Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali bisa ketemu lagi Dengan teman-teman semuanya Para pemuda-pemuda Kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah amin Eee Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasau sabr. Pada dasarnya manusia itu dekat kepada kerugian kecuali salah satunya adalah orang yang senantiasa mendengar nasihat-nasihat untuk memperbaiki dirinya. Salah satunya orang yang senantiasa mendengar nasihat-nasihat yang baik untuk menjadi lebih saleh dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan halaqah ilmu yang kita lakukan setiap pekan ini salah satu bentuk diantara nasihat-nasihat yang baik yang kita berbagi melalui majelis ilmu. Mudah-mudahan ini membuat kita tergolong diantara orang-orang yang kodaaf lahal mu'minun, orang-orang yang beruntung. Teman-teman, pada malam ini kita akan membahas seperti yang diposting di sosial media tadi juga disampaikan oleh MC kita, Buni. Kita membahas tema yang judulnya mungkin agak hurry, agak kurang serius, tapi insya Allah pembahasan kita pada malam ini insya Allah akan serius. Jadi saya tidak akan ketawa, karena biasanya juga gak ketawa, teman-teman yang ketawa ya. Kita akan membahas tentang apa? Ayo bareng-bareng, satu, dua, tiga. Ini kayak acara kuis di TV ya. Kita membahas tentang saya mau apa mau ngomongin judulnya agak-agak kurang chemistry ini rumah saya mah. Kita membahas tentang eh kok gitu. Udah disampaikan tadi tentang intronya kayak gimana bahwa eh kok gitu ini membahas tentang realitas hubungan kita dengan Allah. Tentang realitas hubungan kita dengan Allah Yang kayak gimana? Ya gitu Kita sering memuji-muji Allah dengan lisan kita Tetapi pujian kita itu gak selaras dengan hati kita Kita sering berzikir menyebut keagungan Allah dengan kalimat subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar, Masya Allah dan seterusnya kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah Tetapi seringkali pujian itu tidak ada di dalam hati kita Sehingga saya suka menyebut ini dengan istilah zikir yang agak-agak gombal Kalau kita ngegombal kepada manusia, kadang dia percaya gitu Seorang suami ngegombal kepada istri, tulus gak tulus dia gak ngerti yang penting dia bahagia dengan kata-kata yang indah gitu. Eh bapak kamu titik-titik-titik kan gitu kan? Selalu kan bapak kamu kan ya? standar gombal raja gombal di TV. Eh bapak kamu e, tukang parkir ya gitu. Kok tahu? Pasti gitu tuh. Ya soalnya dia sudah memarkirkan hatiku kepadamu gitu. Cewek mungkin nggak percaya kali. Cuman dia seneng aja dengan kata-kata kayak gitu kan? atau mungkin ada juga yang percaya karena dia ngelihat kita kayaknya wajahnya wajah polos nggak ada wajah tampan-tampang pembohong apalagi playboy gitu ya wajahnya polos banget ada jenggotnya gitu ya insyaallah jujur kan asharus sujud wah masya allah bisa jadi kita cuma ngegombal tapi dia nggak tahu karena manusia itu tidak tahu isi, ha, isi hati tapi kalau Allah subhanahu wa taala A'udzulillahi billahi al-Shaytan rajim wa asiru qaulakum awajharu bi, innahu alimun bi zatil sudur. Kan? Gimana kita mau menggembal kepada Allah? Wa asiru qaulakum. Kalian sembunyikan kata-kata kalian di dalam hati, maksudnya awejaharubi atau kalian tampakkan kita ucapkan dengan lisan. Innu alimun bidatil sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Jadi nggak akan berhasil ngegombalin Allah tuh nggak akan berhasil. Kalau kita gak jujur dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita... ...itu gak akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah realitas dari hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah sering bilang ke kita seolah-olah, eh kok gitu? Barusan kamu bilang, hasbiya Allah, cukup bagi saya Allah. Tapi kok gak cukup kalimat Allah itu menggetarkan hati? Padahal kalau orang bilang, hasbiya Allah, cukup bagi saya Allah... Pas disebut nama Allah udah selesai masalah dia gitu. Contoh ada musibah, terus temannya bilang tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik, kan? Disebutkan nama Allah tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh nih ada doa nih, wahlu fil khayruminha ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi Terus-terusan dalam keputus Terhadap musibah-musibah yang kita hadapi Kalau enggak berarti kita Gombal mengatakan hasbi Allah Katanya hasbi Allah Kok gak cukup sih Allah buat kita Padahal Allah berfirman Di dalam Al-Quran Innamal mu'minun Orang mu'min Yang sebenarnya Innamal mu'minun الذين إذا ذكر الله Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bener enggak sih hasbi Allah? Coba kalau lagi betek. Lagi ilfil, lagi gak mood aja nih, lagi sedih, lagi galau berat, yang buat bete ilfil galau berat kita itu reda apa, jujur ya, apakah sholat, apakah jalan-jalan, apakah makan-makan enak, apakah main game, apakah dengar musik, Apakah nonton film yang baru keluar mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau kalau misalnya kita lagi bete, ah lagi bete, wudhu, solat, Allah akbar, selesai solat, hilang tuh bete. Berarti benar, hasbunallah, hasbi Allah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih nggak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah solat, begitu selesai solat, nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup Belum hilang juga nih eh, Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa Saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, Udah puasa, tapi belum hilang juga Masih ilfil banget nih ya, Mau cari makan enak ah, mau makan yang pedas-pedas gitu, Atau mau cari kopi Berarti belum has Hasbun, belum cukup Masih butuh tambahan Memang berpengaruh, tapi belum cukup Salat ya menenangkan cuma belum bisa menyelesaikan masalah Berarti kita masih gombal dalam zikir kita Makanya Allah bilang eh kok gitu Katanya kamu saya cukup buat kamu Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, Ya Ibrahim, alakah hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tuqtah, minta kepada saya nanti saya akan kabulkan. Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? Amma ilaik, salah. Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur. Belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah enggak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara ju, jujur. Ini benar nih walaupun agak-agak contohnya agak-agak lebay mungkin ya. Tapi benar loh. Kenapa kita ketika gak usah api yang membakar rumah lah. Gak usah kebakaran. Hal sepele aja. Masalah perasaan. Masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat La ilaha illallah. Ini makanan orang di akhir zaman ketika muncul dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah lailahaillallah, begitu bilang lailahaillallah kenyang. Itulah orang yang selamat di masa dajjal. Kira-kira kalau sekarang dajjal keluar, kita selamat enggak? Cara cari ceritanya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang lailahaillallah. Lapar masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita enggak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah tapi nanti di akhir zaman ketika dajjal muncul nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, allah wakbar, la ilaha illah itulah makanan mereka, begitu mereka bilang subhanallah, la hawla wa la quwata illa bila, langsung kenyang anaknya bilang, pak lapar, bilang, la, hawla la, bila. la hawla wa la quwata illa bila, gimana, udah kenyang ya itu, itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu, masih sedih, masih sakit hati, kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Eh kok gitu kalimat kamu kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru kawulakum awi jaharubi Innu alimum bidatil sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa Lu dalam hidup kita. Wa aufu bi adi, aufi bi adikum, wa iya ya farhabun. Kata Allah, jujur. Tunaikan janjimu kepadaku, Aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu. Dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, Kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini. Dan... Sering benar. Kalau ada yang keliru itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya, contoh sederhana mah mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini, di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan? Kita cari ilmu, kita cari iman, kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya? Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh, pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban, ya Allah jangan sampai... Penampilan saya buat mereka kecewa Bukan karena pengen dieluk-elukan ustaznya Karena atau apa, enggak Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini Terus gimana caranya Saya akan berzikir, salah satu zikir Yang selalu saya baca Rabbi syurah sadri, sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatam milisani Dan wahlul uqdatam milisani Saya ulang berkali-kali, kenapa saya khawatir Saya tidak menyampaikan sesuatu Dengan jelas dan baik, sehingga teman-teman Tidak memahami Wahyusirliamri wahlul oh kedatangan milisani yafkuh nakauli dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini Allah seperti memudahkan muncul terus saja materinya itu yang dulu dah lama dibaca muncul lagi muncul lagi dan itu enggak dikonsep teman-teman bisa nanya kepada Orang-orang dekat saya, teman atau istri saya. Saya jarang ngonsep materi, ini malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide. Itu bukan saya banget lah. Modalnya itu benar-benar, saya mengonsep materi, mencari bahan, itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir, nyari bahan baca, dengerin, baca, dengerin, terus saja selama 6 tahun Sekarang diingat-ingat, yang mana ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, oh ya, sampein Artinya doa, Rabbi syrahli sadri itu benar-benar memudahkan urusan Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang Kita doa ya, Rabbi mudahkan urusan saya mudah nggak kalau kurang mudah berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah jujur gimana kita yakin nggak sih Allah yang memudahkan urusan kita kalau kita yakin banget Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa seperti cerita kemarin tuh dua orang yang saling berhutang kan yang satu <tuh> memberi hutang dan bertanya siapa saksinya Kata yang berhutang, Allah saksinya boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Nanti kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba gak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiya Allah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mu'jizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita... Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya, Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Ini Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang saleh termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al Basri pernah bikin Gubernur Hajar itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al Basri diundang ke rumah Gubernur Hajar, bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajar ini suka bikin istana terus pamer, ngundang nih, diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media terus nunggu gimana menurut kalian? Jadi yang komennya tuh macam-macam ditunggu ya nama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam bahasa bahasa memujilah dan nggak jujur. Begitu giliran Hasan Al Basri, ya Sheikh, ya Sheikh Hasan, gimana menurut Sheikh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, "Saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda." Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang hajat menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus dua orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana Mau di apa? Mau dipancung Karena dia suka mancung, orang soleh Tangkap tu Hasan Al-Basri Di tengah jalan, didatangi pengawal raja Kemudian dibawa lagi ke istana Mau di? Mau dipancung Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj Hasan Al-Basri kemudian Berdoa di dalam hatinya yang tadinya hajat marah besar, pengen bunuh pengen bunuh Hasan Al Basri, pengen memancung Hasan Al Basri. Tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al Basri, hajat ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget. Langsung memeluk Hasan Al Basri, Selamat datang wahai Ushaykh, Selamat datang duduk, duduk, duduk. Sheikh beri saya nasihat, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan pengawal-pengawalnya hajar bertanya kepada Hasan al-Basri, Ya syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar, tapi begitu bertemu dengan Anda tiba-tiba dia berubah jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang anda lakukan kepada dia? Apakah anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hassan al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepada mulha aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj, Sehingga aku selamat Sebagaimana engkau Mendinginkan api kepada Ibrahim Sehingga dia selamat Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri Ya Allah padamkanlah amarah di hati hajjaj Sehingga aku selamat dari kezolimannya Sebagaimana engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas Tiba-tiba Allah padamkan marahnya Ini namanya zikir Doa powerful Kenapa? Karena hati Hasan Al Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%. persen, ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya hajat tidak ragu kepada Allah. Allah Maha Kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Enggak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang lahaulawalaku wataillah billah. Tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu. Mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, Allah, Allah di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalaladhi biyadhil mulk, wahyu ala kulli shayin kadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri? Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya. Ya udah deh ganti contoh. Orang tua deh orang tua Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan Para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah Padamkan marahnya itu Bukan dengan hadiah dunia dulu Itu buat kita ragu sama Allah Dan mengandalkan materi Pas marah tunjukin Mau ke Lombok Bali, Jogja atau Maldif Pasti dia pilih Maldif tuh Pas dia pilih Maldif kita nangis Kenapa? Dananya gak cukup makin marah dia tuh jangan nawarin materi dulu untuk apa, meredakan marah seseorang karena kita akan bergantung kepada materi itu ternyata ampuh kalau dia marah saya kasih tuh brosur brosur doang kalau lagi marah eh nonton yuk pelan-pelan reda marahnya berarti efektif nonton cukup bagi saya pas lagi marah eh ada kafe uh, baru, loh. enak tuh makanannya, terutama tuh uh, misalnya uh, green tea-nya, milkshake tuh tuh paling enak tuh sebandung reda marahnya, milkshake cukup bagi saya, kan bukan hasbiya Allah, hasbiya milkshake kenapa bisa gitu, karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu kita menggunakan materi atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi tapi kan lama-lama agak agak habis juga ya bahan menggombal ya, harus buka jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul kumpulan gombal-gombal efektif. Udah teruji banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri berapa berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton memberikan hiburan, entertain segala macam berapa sering, coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah andalkan Allah pas mau ketemu orangnya Ya Rabbi, Ya Rabbah Ibrahim Wahai Tuhan Ibrahim padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim, terus temuin kalau masih marah, Ya Allah Astagfirullahaladzim berarti saya belum jujur nih eh masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, Ya Allah padamkan. Masih marah, Ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin, kalau kita yakin itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau tidak bisa langsung bertahap tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu satu jam, berarti imannya iman satu jam. Ada yang setengah jam, ada yang sepuluh menit, ada yang menggigitmu, ketemu berubah langsung sampai orang yang marah itu juga terheran-heran, kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas ngelihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman, bukan masalah fasehnya mengucapkan hasbil Allah. Semua kita mah yang namanya hasbil Allah pasti faseh, apalagi saudaraku itu paling faseh tuh. Saudaraku azim Alim tuh faseh banget, kenapa? Apalagi baca satu ujus, pengen surat Allah cepat-cepat kan? -cepat Itu fasih. Bismillah, fasih, hasbi Allah. Insya Allah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Coba lihat panjangan siapa ucapannya. Panjangan kita kan? sahabatnya cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi. Hasbi Allah segitu doang? Kita rame. Oh, jangan cuma Hasbi Allah, tambahin dong, jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir, tapi dua-duanya enggak powerful, enggak ngaruh. Yang bilang Hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja, yang bilang Hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir diulang 33 kali, tapi enggak ngaruh kenapa? Karena enggak jujur. Hanya fasih di lisan tetapi tidak pasti di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al Basri begitu dia katakan demikian doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufli khayram minha ya Allah beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib tuh. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian Itu imannya standar Kalau kita udah berdoa tapi gak diganti-ganti Berarti kita bermasalah Gak yakin-yakin amat sama Allah Pengen gak begitu berdoa Langsung Allah menunjukkan keajaiban Kita pengen aja gak berani ya Karena kita gak percaya bisa Kita mau mengatakan pengen Itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis ah masa sih bisa bisa kalau kita yakin kepada Allah kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik terus kemana kalimat kun fayakun? masalahnya kita gak yakin untuk bilang pengen begitu doa langsung Allah kabulkan, itu aja kita ragu kenapa? kita gak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabrah kita gak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun Makanya tidak ada kun dalam hidup kita Gimana caranya Belajar yakin kepada Allah Seutuh-utuhnya Masih ingat juga dengan kisah Seorang Bapak Datang kepada Rasulullah Curhat dan minta tolong Dia bilang Ya Rasulullah Putra saya ditawan oleh musuh dan mereka meminta tebusan seratus dinar. Kalau saya gak ngasih uang seratus dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin, jangankan seratus dinar, seratus dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal, saya gak punya uang sebesar itu ya Rasulullah, untuk makan aja susah, terus gimana ini ya Rasul. Waktu itu Rasulullah juga gak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berda'wah Sehingga orang-orang kaya kayak Usman, Abdurrahman Lagi gak ada, terus nolongnya gimana nih Nabi kasih satu Zikir, kata Nabi Pak, banyak-banyak mengatakan Lahaw lawa kuwata illa billah Bapak percaya, oh percaya ya Rasulullah Pulang dia tuh Coba kalau kita dikitun Ya insya Allah ya Rasul, tapi duitnya gimana Rasul Tetap aja kan udah minta zikir minta du, duit yang konkret don Rasul kalau kasih zikir kalau kasih solusi zikir itu solusi paling konkret justru yang lain itu nggak konkret yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita Allah tahu iman kita lemah kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman mungkin kita nggak dapat apa apa dalam hidup akhirnya Allah berilah kita pertolongan jalan keluar cuman butuh waktu karena iman kita juga butuh waktu kita taubat aja butuh waktu ya untuk hijrah aja butuh waktu Untuk taubat, butuh waktu Mau sholat aja minta tambahan waktu Sudah azan, jangan sekarang deh, nanti lagi Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang Fair tidak sih kalau Allah mengatakan Oh nanti lagi ya hambaku Orang kamu juga barusan sholatnya juga nanti lagi Allah kasih itu begitu Nabi bilang ucapkan banyak-banyak membaca la haul wa laqwaatilah billah dia yakin langsung mengatakan oh ya ya insya Allah insya Allah yakin gitu akan terjadi keajaiban bukan ya um, ada Utsman nggak Rasul Enggak, Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya Enggak, nggak nanya-nanya orang kaya udah aja yakin pulang dia tuh la haul wa laqwaatilah billah la haul wa laqwaatilah billah la haula artinya apa tidak ada daya dan upaya dari makhluk Allah lah yang maha kuasa pulang ke rumah istrinya nungguin Ah gimana? Udah, udah ketemu Rasulullah, dapet solusinya, Dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkan lah, laha'u la wa la kuwata billah. Istrinya enggak protes langsung bilang, oh ya ya, langsung laha'u la wa la kuwata Berdua tuh laha'u la wa la kuwata billah. Enggak ada ya kirain duit seratus dinar. enggak sama sekali yakin begitu malam sepanjang siang mereka lahau lawalakuata illahbilla malam hari tiba-tiba putranya pulang nggak sendiri bawa ternak bawa kambing banyak tuh domba dibawa ada ratusan ekor domba dia bawa pulang eh di luar wah barame apa nih apa eh ada domba siapa oh putra kita wassalamualaikum pelukan kangen gitu ya kamu gimana bisa selamat kata putranya wahai ayah ada keajaiban tadi tiba-tiba ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk tertidur dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar sehingga saya bisa melepaskan diri dan bahkan ketika saya mau pergi saya kepikiran kenapa saya gak bawa domba-domba aja sebagai ganimah domba seratus ekor kira-kira berisik gak sih? seratus ekor domba berisik gak? berisik kan? berisik banget kan? tapi seberisik itu orang yang ngawal dia tuh itu gak, gak bangun loh Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka enggak bangun sama sekali di bawah dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu enggak bukan kerjaan yang gampang ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi ada yang eh domba yang lari kesana ditarik lagi. Namanya domba kan, domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya nggak bangun sama sekali sampai ke rumah pengawalnya mungkin belum bangun atau mungkin nggak akan bangun lagi kali. Lahaulahu laqwa taillabillah. Baru ayahnya sadar. Ma shaa Allah. Lahaulahu laqwa taillabillah. Dan ini orang yang mengatakan ini nggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking nggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang ah itu mah Umar, itu mah Usman, itu mah Abu Bakar. Ini gak ada namanya malah. Cuma disebut Ja'arajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala illa Sehingga anaknya datang. Membawa domba. Jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah. Bintu Rasulillah Pasti tahu ceritanya Karena Fatimah capek di rumah Gak ada pembantu Ali sering berjihad Akhirnya dia ngurus anak sendiri Anaknya laki-laki lagi Namanya anak laki-laki bukan bandel Emang deaktif gitu Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih Kalau harus ngurus semuanya sendiri Gak punya pembantu Datanglah ke rumah ayahnya Ayah ya Rasulullah Ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali Ali orang yang sibuk bekerja membela agama Allah berdakwah, berjihad Saya sendiri di rumah gak ada pembantu Boleh gak minta seorang pembantu dari rumah ayah Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh Kata Rasulullah ya Fatimah Mereka itu bukan pembantuku Tetapi pembantu kaum muslimin Jadi gak mau dikasih kepada urusan keluarga Maka pulanglah Fatimah Oh ya, ayah gak apa-apa Pulang nih bersama Ali Gak dapat apa-apa Nabi kan gak enak hati, karena nabi sayang banget dengan putrinya ini, putri kesayangan nabi banget diantara putri-putrinya, Fatimah Az-Zahra, akhirnya nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya Fatimah, Ya Ali, La Tahzana janganlah kalian bersedih. Mau aku kasih yang lebih baik daripada pembantu? Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan, tinggal beli baterai aja tiap bulan. Atau di gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu. Kata Rasulullah sebelum tidur. Bacalah zikir ini. Ayat ini. Maka insya Allah itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes gak? Enggak? enggak. Oh ya ya iya. Sama inawatanah. Diamalin tuh. Gak pernah tinggal. Dan selamanya mereka gak punya pembantu. Tapi gak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita sudah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati, tapi kita berdoa dengan eh kok gitu. Gak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih, kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang badar. Melakukan apa Nabi malam perang badar teh? Istiqosah, pernah dengar istilah istiqosah? Mungkin sebagian orang menganggap istiqosah ini bid'ah. Istiqosah itu salah satu diantara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi Dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal Ketika kalian beristiqosah kepada Tuhan kalian Apa itu istiqosah? Berdoa dengan penuh keyakinan Malam sebelum terjadi perang badar Semua para sahabat itu tidur dan luar biasanya tidurnya juga sampai mimpi lah gitu. Mimpinya apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh setan sehingga mereka mimpi basah. Dan ketika bang bangun dari tidur mereka harus mandi junub. Tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma dua orang yang gak tidur. Rasulullah dan Abu Bakar as-siddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah diantara doa Nabi pada malam perang Badar apa? Ya Allah, seandainya besok kami semuanya terbunuh, maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa dan mengangkat tangannya tuh enggak gini. Tapi mengangkat tangannya tuh gini. Dua tangan. tapi berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Nabi gitu terus berdoa kayak gitu sampai shal Nabi jatuh ditaruh lagi oleh Abu Bakar jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan ya Rasulullah hasbuk hasbuk cukup ya Rasulullah Allah sudah mendengar doamu cukup Nabi nggak cukup cukup terus saja berdoa apa yang terjadi besok Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang badar. Bukan karena dia Rasulullah, tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang Nabi, Allah akan tunjukkan mujizat yang mirip dengan seorang Nabi, yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi, bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban, itu pasti karena kita masih belum selaras antara lisan dengan Hati kita. Masih ingat? Kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih. Tiba-tiba datang orang badui, orang kafir menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad sekarang kamu sendiri kalau saya akan membunuh kamu sekarang siapa yang bisa menolong kamu Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan Allah kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya Coba, ini kalimat Allah kayak gimana coba kita ucapkan Allah ada yang gemetar enggak Allah, apaan, apaan enggak dengar, biasa aja jadi kalau ada musuh misalnya kita lagi marahan nih di jalan, ada orang yang marah pengen ngancam kita Allahu Akbar. Dia langsung gemetar gitu, langsung tunduk, langsung enggak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan enggak pernah kan. Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi, kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan, tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan, "Allah gemetar tangannya, jatuh pedangnya diambil oleh Nabi." Dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, sekarang kalau saya membunuh kamu, siapa yang menolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya Nabi membiarkan dia pulang dan dia akhirnya pulang dalam keadaan selamat dan menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Jadi sesi pertama ini kesimpulannya apa? Salah satu di antara sebab tidak banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita karena iman kita belum aja, ajaib. Insyaallah nanti habis sholat isya saya mau sharing kisah-kisah yang menurut saya lebih powerful untuk jadi pelajaran buat kita dalam berdoa berzikir dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Insyaallah. Oke okay, teman-teman sekalian <coughs> tadi kita sampai kepada beberapa kisah tentang gimana menyelaraskan antara lisan dengan hati kita. Sehingga bisa terjadi banyak keajaiban dalam hidup kita Ini kisah-kisah yang tadi kita dengar adalah bukti gitu. Orang kalau selaras antara lisan dan hatinya pasti terjadi keajaiban Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah Pasti Allah gak akan ngecewain kita, gak mungkin Allah itu gak mungkin mengecewakan kita Allah sendiri kok yang berjanji. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud nah, Itu Allah yang bilang. Ujibud da'watad da. Aku tuh dekat artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya Sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita yakin kepada Allah Allah akan tunjukkan Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia Untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin Contoh, kalau mau ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Jadi bukan danda nomor satu, itu mah yang kesekian. Bukan misalnya bawa CV yang bagus, isi CVnya teh. Kalau perlu tanggal lahirnya diedit, biar nggak terlalu ketuaan, gitu ya. Cuma diedit satu angka doang, angka terakhir yaitu tahun. Kemudian pekerjaan, wira swasta, kan sekarang wira swasta mah keren ya, pengusaha gitu ya. Walaupun wira swastanya masih baru merintis lah, saya mah nggak mau terlalu makin jelek nanti. Wira swasta, jualan apa misalnya? Apa aja lah, apa aja dijual gitu. Yang penting tidak menjual harga diri. Wah, semuanya diedit. Itu bukan yang, yang paling penting, yang paling penting adalah gimana ngelobilah langit, pakai jalur langit. Minta kepada Allah yang menggenggam hati, begitu di depan pintu pagar, Lahaulah walaku wata illa billah, Lahaulah, sampai seratus kali. Kenapa seratus kali? Sampai yakin banget, ini Allah yang menentukan hati seseorang hamba, bisa dibolak balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya, mungkin lebih tajir. Mungkin lebih keren Mungkin lebih berewokan Lebih nyunah gitu ya Kita mah seadanya Udah pakai Wak doyok juga belum tumbuh-tumbuh Ya gimana udah begitu takdirnya kan Terimalah kenyataan Akhirnya Orang tua, calon mertua tadi Yang udah punya rasa srek Kepada yang lain Tiba-tiba berubah pas ngelihat kita Wah ini nih calon menantu saya nih kita baru mau ngomong, udah tenang aja. Kamu bukan hanya akan saya berikan anak saya, juga domba-domba gitu ya. <laughs> kan la hawla wa la quwata illa billah. Dikasih modal nikah, dikasih mahar, disiapin semuanya, dimudahin banget. Kenapa? La hawla wa la quwata illa billah. Itu lebih penting daripada mahar, lebih penting daripada bawa kendaraan apa walaupun minjem, lebih penting dari apapun. Lobi Allah dulu, pemilik segala hati hamba. Itu berlaku banget. Jadi kalau selama ini masih belum beruntung, berarti kuranglah haula walakwata illa bilah. Tips supaya mengakhiri masa jomblo, yakin sama Allah, banyak-banyaklah haula walakwata illa, dan berani datang kepada calon. <laughs> kalau kata seorang pelawak, kalau kita jelek, jangan takut untuk mencintai seorang perempuan karena yang takut itu harusnya yang dicintai kan gitu ya <SILENGALAN> kita mah nggak usah takut yang dicintai yang takut ah oh, yang datang ke saya kok wajahnya gini <SILENGALAN> tapi <SILENGALAN> itu mah cek cak lontong cari ini cak lontong oke okay. sama juga kalau misalnya seorang istri pengen membujuk suaminya Memujuk, ngapain nih? Memujuk tambahan saldo, ini udah akhir bulan nih, tanggal 31 pake laha ula wala kuwata illa billah. Itu ngaruh banget, sambil senyum, sambil la ula wala kuwata illa billah. Oh ngerti, ngerti mah, ngerti mah, besok ditransfer gitu ya, gak usah bilang pa, uang bulanan gak usah. Bilang aja la ula wala kuwata illa billah. Lobby Allah, sehingga dia jadi sayang sama kita dikasih lebih, jalan ke mall. Lobi Allah supaya dia sayang sama kita, dikasih lebih. Jadi dibeliin apa, dibeliin apa. Ini semuanya karena kita yakin sama Allah yang maha kaya. Saya pernah dulu di tablik, awal-awal saya dulu hijrah. Hijrah dari hidup gak jelas menjadi agak jelas. Saya waktu SMA juga masih belum jelas. Ehm, <tuh> suka sama cewek tapi gak pernah disukai. Mungkin saya mirip dengan kata-kata coklantong tadi kali ya. Suka, eh, alhamdulillah gara-gara saya gak diterima, akhirnya saya gak pernah pacaran. Itu bukan karena saya gak mau pacaran, karena nasib aja. Jadi akhirnya gak bisa pacaran. <laughs> nah, pas sudah jelas gara-gara datang jamaah tablik berdakwah di sekolah saya, akhirnya saya masuk ke tablik yang kurus 3 hari, 40 hari. Di tablik itu ada pelajaran tauhid yang menurut saya bagus ya, inspiring gitu. Kalau kita lagi makan nih, kan makannya tuh rame-rame tuh, pakai talam gitu kan, makan rame-rame. Terus ada petugas khidmat namanya yang ngasih-ngasih lauk, nasi, ikan, segala macem. Jadi, SOP di tabrik, kalau kita lagi makan, mau minta tambahan makanan, nasi, ikan, atau lauk, itu gak boleh minta kepada yang khidmat. Kita ngomong, Allah, ikan, Allah, datang tuh ikannya. Wah ini ikan, Masya Allah, Allah kasih datang ikan. Di situ belajar tauhid tuh. Ternyata kuahnya kurang, Allah, kuah, Masya Allah, kuah, Masya Allah. Datang tuh kuah tuh. Soalnya orangnya dengerin gitu ya. <laughs> Tapi walaupun ini agak-agak menurut sebagian orang aneh, justru di situ kita belajar yakin sama Allah. Makanya saya sering cerita, awal-awal saya dapat hidayah ketablik itu, lagi mau main bola, keluar dari sholat asar di masjid, Eh bukan keluar masalah, masalah lagi main bola depan masjid. Masjid di Aceh itu kan luas-luas selamanya bisa main bola. Ada orang main bola, ada sapi yang lagi ngerumput karena saking luasnya halaman masjid. Udah gitu lagi main bola dipanggil sama seorang jamaah tablik dari Pakistan. Dia nyebutnya Maulana gitu. Orang tablik kan kalau udah level ilmu tertentu disebut Maulana. Maulana ini manggil saya, hey, come here, come here gitu. Saya datang, saya waktu itu masih anak muda gak jelas gitu duduk di sebelah dia dia tanya dia tunjuk-tunjuk ke langit gitu nggak bisa bahasa Indonesia saya bilang kenapa oh langit saya bilang langit Allah cipta kata dia terus tunjuk ke pohon saya bilang pohon pohon Allah cipta dia tahu bahasa Indonesia cuma satu kalimat Allah cipta pohon Allah cipta saya tunjuk anak-anak dia tunjuk anak-anak oh Orang, orang, Allah cipta. Itu aja, selama setengah jam. Begitu setelah setengah jam Allah cipta, Allah cipta, Allah cipta. Tiba-tiba saya ngerasa kayak ada yang masuk ke dalam hati saya tuh sejuk banget. Langsung, saya langsung pergi wudhu, saya sholat. Kayak orang dihipnotis gitu. Sholat ashar sendiri, selesai sholat ashar sendiri. Dia temukan dengan tablik yang ada di situ orang lokal. Masuklah saya ke tablik, khurus tiga hari. Pulang ke rumah, saya dianggap orang aneh oleh orang tua saya wah kamu gak boleh ke masjid lagi, kenapa? kamu sekarang aneh, aneh apa? udah rajin ke masjid rajin ke masjid aneh dulu teh orang tua kan takut kan takut ke jaring aliran apa mungkin yang mau jadi penganten, bom bunuh diri atau apalah, takut terus saya mulai pakai jubah waktu itu jubah putih, sorban putih begitu saya lewat depan tetangga ada anak kecil lagi main, dia bilang, mak, mak malaikat lewat malaikat lewat gitu. waduh, <laughs> saya malaikat gitu war biasa. Ini artinya belajar yakin. Kalau di beberapa dakwah itu benar-benar bab la ilaha illallah ini benar-benar kurikulum paling penting dan ini yang harus kita pelajari. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la anallah itu intinya. Allah enggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat, jahat. Kadang dia enggak ngecewain kita karena emang dia enggak mampu. Untuk memuaskan dan membahagiakan kita Bukan karena dia pengkhianat Seorang istri, seorang suami Kadang mengecewakan kita Bukan karena dia gak sayang sama kita Tapi dia gak mampu memenuhi semua kebutuhan kita Dia terbatas Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita Karena dia jahat Tapi ada juga orang baik ngecewain Karena dia gak mampu Tapi Allah maha baik dan maha mampu Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu ya Apa bisa kita lakuin kan Tapi kalau baik dan mampu Gak ada batas La Keajaiban-keajaiban yang luar biasa Terjadi dalam hidup kita Kalau kita Mengandalkan Allah Selaras antara Lisan dengan hati kita Saya pengen nanya ke teman-teman Teman-teman pernah lupa Sering ya Lupa apa misalnya? Lupa diri. <laughs> Kadang kita perlu lupa. Ngelupain mantan. si baper ya. <laughs> Karena lupa ini adalah solusi. Melupakan mantan itu benar-benar solusi yang paling konkret. Karena kalau gak bisa lupa kita gak bisa move on. Dan kalau gak bisa move on kita gak bisa ketawa. Kalau gak bisa ketawa kita gak bahagia. Sih pernah lupa kan? lupa pelajaran, lupa ayat Al-Quran, kayaknya kalau lupa ayat Al-Quran sering nih, terutama di juz-juz di tengah, soalnya belum hafal, jadi pasti lupa. Kalau teman-teman lupa, apa yang teman-teman lakukan? Ah? Kalau lupa gimana? Diingat-ingat, diingat-ingat, diingat-ingat. Berapa lama butuh waktu untuk sampai ingat lagi? Kadang cepat, kadang lama ya? Ada tips dari ulama Al-Azhar Setiap kita ujian di kampus di Al-Azhar itu Selalu ulama tuh, syekh, dokter, profesor Masuk ke ruang-ruang kelas kita Bilang gini, ya abnai Wahai anak-anakku Ini indahnya ujian di Mesir itu gitu Bukan cuma ujian tulis, tapi dapat nasihat lagi mau ujian Nasihatnya jangan nyontek ya, bukan Nasihatnya apa? Ya abnai Panggilannya lembut, wahai anak-anakku Kalau nanti kalian mau kerjakan soal Jangan lupa bismillah Kalau kalian lupa Jangan lupa, Mu. Jangan lupa. Kalau kalian lupa, ucapkanlah istighfar dan selawat. Allah akan mengembalikan ingatan kalian. Karena tidaklah seseorang itu lupa kecuali karena dosa-dosa. Maka istighfarlah. Itu nasihat yang setiap tahun saya dengar kalau mau ujian. Jadi ngena banget gitu. Akhirnya saya praktikkan tuh. Wah, ini benar nih tips yang luar biasa. Lupa nih mau nulis. Ini jawabannya apa ya? Ini di bukunya halaman berapa atau yang kata-kata siapa gitu. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat. Kadang-kadang juga gak ingat sama sekali. Udah berkali-kali solawat. Soalnya bukunya belum saya baca. Wah ini gak ingat-ingat ini. Kan ada masa-masa iman naik dan turunnya. Kalau lagi turun buku gak dibaca. PD banget. Baca judul-judul doang gitu. Baca daftar isi. Jadi cara belajar cepat itu baca daftar isi. Nanti kurang lebih kayak gitulah di karang-karang aja gitu. Akhirnya nilainya e, harus di remedial, diulang. Padahal udah selawatan masih remedial. Kenapa gak, gak mem, apa gak, bela, gak belajar? Kalau kita lupa, coba deh. Uji iman kita dengan istighfar dan selawat. Kalau belum ingat juga berarti iman kita masih lemah lupa nama si fulan siapa ya, aduh lupa eh namanya asy Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad langsung ingat itu berarti insya Allah udah bisa ngandelin zikrullah dalam hidupnya kalau belum bisa berarti banyak banyak istighfar andalkanlah Allah layyudaiyakalullah maka Allah tidak akan mengecewakan kita mau teman-teman pengen kalau misalnya ngelamar seorang cewek langsung diterima tanpa syarat Mau serius? Gimana caranya biar terjadi keajaiban dalam hidup kita? Pengen ini, alhamdulillah dapat segala kebaikan yang kita pengenin dapat gitu. Pengen punya anak, Allah kasih anak. Ya Rabb, wahanal azimu minni, wa sh-taalaru as-shayiba, walam akum bidu'aaikar Rabb taqiyaa. Ya Allah, saya sudah apa, tua. Rambut saya sudah beruban tapi saya enggak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Fa habli min ladunka waliya yaritsuni wa yaritsu min ali ya'kub waj'alhu ja rabbir ridya. Langsung Allah bilang, "Ya Zakaria." Inna nubasyiruka bighulam Ismuhu Yahya lam j'aal lahu min qablu samiyya Ya Zakaria Langsung Allah kasih jawaban Bergembiralah Zakaria Kamu akan punya anak laki-laki Dan namanya saya kasih nama Bukan kamu yang cari di Google saya kasih nama. Siapa namanya ya Allah? Yahya dan tidak ada anak seperti dia sebelumnya. Solehnya luar biasa. Wa hananan miladuna. Anakmu itu hanan banget. Kata wa. Apa itu hanan? Lemah lembut. Wa hananan miladuna wa zakatan anak yang terpelihara dari dosa. Wa taqiya hanan attaqi lembut dan mudah-mudahan bertakwa cenah gitu ya itu sifat nabi ya nabiyah ya wabarumbi walidayi berbakti kepada kedua orang tua tuh Allah langsung kasih sifat-sifatnya bukan cuma anak terus ntar terserah orang tuanya enggak Allah udah beri dia sifat yang sangat mulia dari apa itu dari yakin belum pernah kecewa dalam berdoa padahal berdoanya tuh lama loh tapi nggak pernah kecewa dan Allah tunjukkan betapa Allah tidak mengecewakan hamba-hambanya. Wabarram biwalidayi walam yakun jabaran asya. Dia anak yang berbakti, tidak, perlaku, tidak pernah berlaku kasar dan tidak pernah berbuat dosa. Bayangin, anak tak pernah berbuat dosa sampai akhir hayatnya. Yahya alaihissalam. Wa salam Wa salamun alaihi Yawma ulida Wa yawma yamutu Wa yawma yub'a'athu Hayya Dia selamat ketika Dia lahir dan ketika Dia wafat dan ketika Dia dibangkitkan dijamin masuk Surga anaknya, belum lahir sudah dibilangin Kayak gitu Hasil dari mengandalkan Allah Yakin sama Allah, dikasih tenang aja Aduh, dah 10 tahun nikah belum dikasih anak. Tenang, Nabi Zakaria kayak gitu, Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Ada perempuan yang dulu pernah saya kisahin di zaman Nabi Musa. Ya rahim, ya rahim. Tapi dengan yakin ngomong kayak gitu. Coba kita bilang ya rahim, tapi nggak yakin, nggak dapat tuh. Takdirnya nggak akan punya anak. Tapi karena dia ya rahim, ya rahim terus, tiba-tiba Allah mengubah takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada takdir. andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radiyallahu'an, Allah udah rito, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ula ika humusadiku, dia itu orang yang benar. Wadkurufil kitab Ibrahim, innu kanasidiqan Nabiya. Ibrahim itu hambaku yang siddiq. Wa alqurfil kitabi Idris, innahu kana siddiqon nabiya, hambaku Idris itu adalah hamba yang siddiq. Makanya Allah tunjukkan banyak ajaiban. Idris meninggalnya di mana? <tuh> Wa rafa'nahu makanan aliyah, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, yaitu ke langit kelima. Jadi ceritanya malaikat maut datang kepada Idris Pengen nyabut nyawa Idris Kata Idris Wahai malaikat maut Jangan cabut nyawa saya sekarang Terus gimana uh, Saya minta waktu gitu. Akhirnya malaikat maut ini mengatakan Saya tidak bisa memberi kamu waktu Kalau perlu kamu naik aja ke langit Begitu dia naik ke langit lima Kata malaikat maut disinilah ajalmu Sehingga malaikat Idris Nabi Idris itu meninggalnya bukan di bumi. Kuburannya itu bukan di tanah. Kuburannya itu di langit. Satu-satunya manusia yang diwafatkan di langit adalah Idris sedangkan Isa belum wafat. Kalau Idris diangkat ke langit dan diwafatkan, Isa diangkat ke langit dan Allah biarkan sampai nanti akan datang kembali di akhir zaman. Kalau Idris wafat cuma wafatnya di langit. Coba keajaiban. Kenapa? Innahu kana siddiqan. Karena dia siddiq, Allah percaya, Allah kasih dia keajaiban. Begitu juga dengan Ibrahim. Gimana cara Ibrahim? Buat Allah percaya sama Ibrahim. Sehingga ketika Ibrahim dalam keadaan terdesak, Allah kasih keajaiban. Ya nar kuni berdan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat bagi Ibrahim. Langsung sejuk, apinya membara-bara sampai kayu bakarnya habis, tapi Ibrahimnya dalam keadaan selamat. Kayak di ruang AC. Kenapa? Karena Allah sudah percaya sama hatinya Ibrahim. Gimana cara Ibrahim membuktikan dan membuat Allah percaya kepada dia? Nabi Ibrahim membuktikan itu di waktu-waktu yang sulit, bukan di waktu yang mudah. Jadi bukan hanya dengan sholat Allah akan percaya sama kita. Tapi ketika kita dapat masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau kita mengandalkan Allah dan senantiasa kayak gitu dalam kesabaran, tidak berputus asa kepada Allah, yakin Allah gak akan ngecewain kita, Allah akan percaya sama kita. Dan saat Allah percaya, Allah tunjukkan keajaiban nih kisah Ibrahim yang luar biasa yang dulu sering kita baca. Ibrahim itu by the way orang mana? Orang mana Ibrahim teh? Orang Irak. Ibrahim aslinya dari Irak. Dari Basrah. Mirip dengan Imam Hasan Al-Basri, Al-Basri, Basrah. Jadi Ibrahim itu orang Irak. Lalu berdakwah di Irak di usia 17 tahun tuh udah mulai Kayak kita lah anak ABG tapi udah hijrah Hijrah pemikiran tapi bukan hijrah Dari dosa kepada yang baik Hijrah pemikiran, dari awalnya mikirnya macam-macam Agak liar gitu Wah ini Tuhan saya, yaitu matahari Ini Tuhan saya, yaitu bulan, ini Tuhan saya, yaitu bintang Kan liar ya, sampai akhirnya ah Ini semuanya tenggelam, Tuhan saya adalah pencipta semua ini Dan di usia segitu Beliau ditaruh di dalam api Dan yakin banget kepada Allah Dia punya seorang ayah Namanya Azar. Azar ini seniman Nyeleneh kalau seniman doang masih mending kan? Ini udah seniman, nyeleneh. Kalau seniman doang dia dengan artnya, dengan seninya, itu itu hak dia. Tapi ketika dia nyeleneh, gimana? Dia membuat patung lalu menyuruh orang untuk menyembah patung buatannya. Dan dia juga tokoh agama yang ngajarin cara menyembah patung buatannya, ngajarin doa-doanya. Sehingga orang menyembah patung buatan azar. Lalu dia punya kedudukan di, di sisi rajanya, Namrud. Sehingga ketika anaknya berdakwah di sana, Kedudukan azar ini ter, terancam Akhirnya dia diusir Ibrahim diusir dari Irak disuruh pergi atau dibunuh Akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama dua orang Satu istrinya yang terkenal sangat cantik Sampai para ulama mengatakan Belum pernah Allah menurunkan seorang wanita Secantik di muka bumi Secantik Sarah Itu perempuan paling cantik yang pernah ada di muka bumi Kalau yang paling sempurna Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah Tapi kalau yang cantiknya kayak Nabi Yusuf Itu Sarah tuh kalau laki-laki ganteng, Yusuf. Kalau perempuan cantik itu, Sarah. Simbol kecantikan perempuan di muka bumi. Bukan uh, siapa yang di Mesir teh? Cleopatra. Cleopatra kalau di film-film mah agak-agak hitam ya. Kurang menurut saya mah. Kalau Sarah itu benar-benar cantik tuh, simbol kecantikan wanita di muka bumi, di muka bumi. Nanti kalau punya anak jangan lupa kasih nama Sarah. Sa, Sarah. Nah, ditemani oleh Sarah, istri tercantik dan seorang murid yang kelak juga jadi nabi namanya Lut alaihi salam. Lut masih muda, masih ABG, baru belajar kepada Ibrahim. Jalan ini bertiga dari Irak menuju ke Pales di tengah jalan lewat Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kepada Sarah. Namanya juga cewek cantik. Untung gak ada adegan ngiris tangan kayak Yusuf ya. Melihat Sarah, wah gitu. Enggak, karena dia bukan nabi. Tapi cantik banget, sampai Raja aja yang di Mesir banyak cewek cantik. Tapi masih jatuh cinta kepada Sarah. Saking cantiknya Sarah. Begitu tahu Sarah adalah istrinya Ibrahim, akhirnya Raja jadi segan gak berani soalnya Ibrahim terkenal dengan kebijaksanaannya kearifannya ilmu yang luas sehingga lama-lama malah rajanya merasa takjub kepada Ibrahim karena tahu ilmu Ibrahim yang sangat banyak ini menurut sebagian riwayat ini riwayat yang terakhir saya baca ternyata yang paling kuat akhirnya raja ini menitipkan salah satu putrinya kepada Ibrahim yang kita kenal dengan nama Hajar, ternyata Hajar itu menurut sebagian ulama, ini penelitian terakhir bukan budak Mesir Hajar itu putri raja Raja ini punya puluhan anak Dari banyak istri karena mereka tidak ada syariat Tidak ada 1, 2, 3 Adanya Asyarah, Ishrun, ay, Salathun 10, 20, 30 Istrinya banyak gitu Sehingga anaknya ratusan Salah satu diantara anaknya yang perempuan putrinya namanya Hajar Dan Hajar ini putri sekesayangan Raja Mesir Dititipin kepada Ibrahim untuk jadi apa? Nyantri di rumah Ibrahim Belajar kebijaksanaan dari Ibrahim Dititipin nih Hajar juga cantik tapi tetap Sarah paling cant, paling cantik. Berangkat ke Palestina, bertiga sekarang, e, berempat. Ibrahim, Hajar, e, Sarah, Hajar dan Lut. Sampai di Palestina sekian tahun, Ibrahim nggak dikaruniai anak dari Sarah. Akhirnya Sarah karena merasa tidak tega kepada suaminya dan suaminya sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan dakwahnya, Sarah nawarin kepada Ibrahim. Kang, kang Ibra, wait. Kang Ibrahimovik kalau orang ni ya, eh. kalau bola teh. Kang, Kang Ibra, apa neng? Ini, akang serius mau punya anak. Ya serius satu neng. Siapa juga yang nggak mau punya anak? Ini mah kalau disundakan. Gimana kalau akang nikah lagi? Ah, atu, Neng jangan canda tuneng, eh malu-malu gitu, <gitu, gitu ya. Ini seneng nih, cerita yang gini-gini nih. Padahal saya bukan mau ngomongin ini ya tentang la haula wala quwata illa billah, cuman agak-agak banyak gimiknya. Jangan bercanda, udah enggak usah ngomong yang gitu-gitu, enggak lucu. <tuk> ini emang enggak lucu kan? Serius sambil menitikkan air mata, eh. Ya? <tuk> enggak. E, terus maksudnya gimana? Gimana kalau dengan Hajar? Hajar sudah belajar lama dengan Ibrahim. Dan sudah ketahuan oleh Sarah. Hajar ini perempuan yang soleha, yang baik, yang bijaksana. Cocok insya Allah untuk Ibrahim. Dan dia lebih mudah jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim. Uh, meminta petunjuk dari Allah. Kalau dikitamah sholat galau. Istiqarah. <tuh> salat galau dulu. Kalau dulu Nabi Ibrahim minta petunjuk Allah. Akhirnya Allah menyetujui. Ya udah, Sarah. Sudah dapat petunjuk dari Allah. Gimana jawaban Allah? Ya. Aku sih terserah kamu. Atau aku sih yes, nggak tahu kalau kamu gitu ya. Ya udah kalau Mas Anang yes, saya juga yes. Gitu. <laughs> Akhirnya yes, nikah nih sama Hajar. Udah nikah sama Hajar, langsung Hajar mengandung anak Ismail. Maka kami berikan kepada dia Ismail, anak yang gulaman halima. Anak Ula halim, anak yang sangat lemah lembut dan cerdas dan perasaannya peka gitu. Itulah Ismail. Sangat sabar. Punya Ismail kecil, namanya calon nabi kan ganteng. Nih by the way lagi ya, nggak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu keren. Maka insya Allah dai-dai juga para pewaris nabi harus ke keren. Ini maksudnya apa sih? Kan? Nabi itu semuanya ke keren gitu ya. Jadi jangan pernah ngebayangin ada Nabi yang biasa-biasa aja, tua, jelek. Semua Nabi itu keren-keren keren-keren karena dia dutanya langit. Kita duta produk aja cari artis yang paling keren kan. Apalagi Allah nyari dutanya langit. Keren. Ismail kecil tuh udah luar biasa. Aura ke Nabi udah kelihatan. Sehingga akhirnya membuat Sarah. Ini mungkin ada benarnya juga. Eh, kata orang dulu. Kalau pengen punya anak maka suaminya suruh nikah lagi, punya anak, nanti kepancing, yang pertama akan punya anak. Ternyata Sarah akhirnya hamil juga kan. Nah Ismail kecil, Ibrahim seneng banget punya anak laki-laki, digendong-gendong kayak Nabi Muhammad aja, naik ke atas punggungnya, dibawa kemana-mana, dibangga-banggakan kepada orang, ini anak saya laki-laki, e, Ismail anaknya Hajar segala macam, dan banyak tetangga memuji-muji Hajar. Nah ini nih, masalahnya bukan di suami istri, tapi di tetangga yang bikin istrinya cembur cemburu. Hajar e, Sarah mah pasti awalnya niatnya baik, gak akan cemburu, tapi gara-gara tetangga hajar hebat ya, udah punya anak ganteng mirip banget dengan hajar, gitu-gitu akhirnya Sarah kan jadi panas juga lama-lama tuh nah wajar, akhirnya Sarah mengusulkan, janganlah tinggal dengan serumah dengan saya, saya udah gak tahan hening eh <laughs> deg-degan dengar kayak gini, kayak film horor Kata Sarah, wahai eh lupa bukan wahai Kang, Kang Ibra, Neng Teh sudah enggak tahan serumah sama Hajar. Kenapa tu Neng? Ya semua tetangga muji-muji Hajar. Aduh apa Neng Teh apa itulah. Oh ya sudah minta lagi petunjuk Allah. Akhirnya Allah kasih perintah perintahnya apa? Pindah rumah. Tapi enggak enggak tanggung-tanggung pindah kota, pindah negara. Dari Palestina ke Saudi Arabia, dulu namanya Bakkah. Wahai Ibrahim, bawa Hajar dan anakmu ke sebuah lembah Bakkah. By the way, perjalanan dari Palestina ke Mekah butuh waktu 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat itu kurang lebih dari Jakarta ke Medan. Atau Jakarta, Surabaya. Tapi Ibrahim tidak naik pesawat, tidak naik burok, tidak naik ontak, tidak naik kuda, jalan kaki. Apakah Hajar protes? Kemana Kang Ibra? <laughs> Pokoknya ikut aja lah, gitu. Oh iya iya, udah ikut aja. Nggak pernah nanya kemana nih? Saya aja tadi nanya. Nggak pernah nanya kemana e, ya Ibrahim? Nggak. Kata Ibrahim ya hajar. Dapat perintah dari Allah kita ke lembah Baka. Ikut. Ya sami'na na ata Nawaw atau anak. pernah nanya, nanya kemana? Nggak pernah naik-naik apa? Terus bekalnya gimana? Terus nggak ada rest area yang di mana aja? Di kilometer berapa? Nggak. udah aja jalan gitu coba bayangin suami bawa istri kadang-kadang kesasar muter-muter istrinya langsung wah papa nggak tahu jalan pakai ini atuh GPS nggak sabar ya atau suami ngajak jalan kemana gitu udah mama turun di mall ini aja nanti dijemput lagi gitu kan minta dijemput di mall kalau kalau hajar nggak mall naik apa kemana sami nawah atau anak kepada suami ini supaya Allah percaya sama Ibrahim dan Hajar jalan Kira-kira dari Bandung eh dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki berapa lama? Atau naik skateboard aja deh. Jalan kaki berapa lama? Tebak aja deh. Satu bulan ya. Perjalanan satu bulan. Gak ada rest area sama sekali. Makanannya apa yang dibawa sebagai bekal? Roti keras yang kalau dimakan itu harus direndam dulu dengan air. Saking kerasnya roti supaya awet gitu. Jadi kalau udah sampai di... Oasis kecil, Nabi Ibrahim turun duduk bersama istrinya, bersama bayinya rendem roti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Wah padang pasir, ya iyalah apa lagi <laughs> gitu. Direndem nih roti, sampai akhirnya rotinya udah agak lembut, makan, hajar, apa, ngasih ke anaknya. Udah gitu jalan lagi, sebulan bayangin, gak pernah nanya kemana sih Ibrahim. Ini nyasar kemana sih kita, gak bawa peta gitu, gak sama sekali jalan aja. Sami Begitu sampai di sebuah lembah yang kata Allah biwadin ghairi dhi zar'in inda muharram, di sebuah lembah yang tidak ada pohon apapun, pohon yang di tempat lain di, di padang pasir aja tumbuh, ini enggak tumbuh sama sekali saking da, tandusnya. Udah sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim mengatakan, Disinilah tempat kita. Ini rumah kedua kita." Hajar enggak pernah banding beringin "Ah, oh, rumah Sarah enak tuh di Palestina. Kok saya ditaruh di sini? Enggak. Udah, oh iya tinggal di sini teman Ismail dan enggak ngomong-ngomong juga nih gara-gara Hajar, gara-gara Sarah nih. Enggak enggak nyalahin Sarah, enggak nyalahin Ibrahim. Sami'na wa ata'na, buktikan itu biar Allah percaya sama kita. Kalau Allah percaya, Allah enggak akan ngecewain kita. Sami'na wa ata'na. Iya ya ya Ibrahim, ya. Tinggal di situ aja. Baru tiga hari tinggal di situ, akhirnya Ibrahim mengatakan di satu pagi, "Ya Hajar, aku harus kembali ke Palestina." Baru di situ Hajar tanya, setelah sebulan enggak nanya apapun, taat aja. Baru ketika mau ditinggal di lembah yang enggak ada air sama sekali, cuma ada air di dalam tempat dari kulit yang mereka punya dan itu hanya bertahan satu hari lagi. Tiba-tiba Ibrahim bilang mau pergi ke Palestina lagi, baru di situ Hajar bertanya dengan lembut sekali. "Ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini?" nanyanya gitu. Mendengar pertanyaan ini Ibrahim enggak tega dan langsung pergi. Enggak menjawab enggak ngelihat pergi aja. Melihat suaminya pergi, anaknya lagi digendong. Ibrahim enggak ngata eh, Hajar enggak pernah mengatakan kamu tega sama saya. Kalau kamu tega sama saya minimal jangan tega dong sama bayi saya. Sinetron banget ya. Ini sama bayi saya nih bayi kita Ibrahim. Ini hasil cinta kita berdua gitu kan. Enggak sama sekali enggak baper lah iman. Iman itu mengalahkan baper. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuma sesingkat itu pertanyaannya, lembut lagi tuh dan gak marah-marah. Pokoknya kalau kamu pergi jangan balik lagi. <gifat> gak gitu. Ibrahim gak tega, akhirnya Ibrahim jalan aja. Begitu agak jauh Ibrahim jalan, baru Sarah nanya dengan pertanyaan yang benar. Allahu amaroka bihadah, apakah Allah yang menyuruhmu begini? Allah, jadi kalau alnya panjang itu artinya apakah Allah. Kalau Allahnya pendek berarti Allah aja. Jadi kalau kita azan jangan Allahu akbar Allahu akbar. Apakah Allah Maha Besar? Itu salah ya. <tik> Makanya azan jangan kepanjangan kecuali bertanya. Allah, ah itu apakah? Makanya Hajar bilang, "Allahu amara ka bihadha? Apakah Allah yang menyuruhmu begini ya Ibrahim?" Baru Ibrahim ber, apa berhenti dan mengatakan, "Ya." Ini setelahnya kalimatnya powerful banget. Apa kata Hajar? Izan lay yudai Allah, kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah gak akan mengecewakan kami. Coba, baru Allah percaya sama Hajar. Kalau gitu pergilah suamiku, Allah gak akan mengecewakan kami. Jadi kita, mah papa pergi dulu ya, papa baru datang pergi lagi, gak usah dijawab. Langsung aja nyalain kendaraan. Nanti istri akan nanya, Pah Allah yang nyuruh papa pergi. Baru dijawab, kalau dia gak nanya gitu berarti pertanyaannya salah jadi jangan dijawab. Udah jangan nyalain kendaraan deh, pakai helm, greng greng greng. Ujung-ujungnya baru nanti dia SMS, pak kemana pak, Allah yang nyuruh bapak pergi ya. Baru kita bilang benar mah, Allah yang nyuruh. Yaitu untuk, tak? Talim kan Allah yang nyuruh kan? Talim. Oh kalau gitu pergilah pak, selama-lamanya. <laughs> Allah nggak akan mengecewakan kami kata Hajar teh izan layyudaiyaanallah kalau gitu Allah tidak akan mengecewakan kami itu kata kuncinya tuh dan itu nggak ngomong dengan gombal ke Allah Allah Mahatau isi hatinya Hajar uh, radhiyallahu anha makanya Allah percaya banget sama Hajar akhirnya pergilah Ibrahim nggak ngomong ya suamiku jangan lupa kirim SMS ya udah sampai di mana kan khawatir gitu jangan lupa kirimin bekal setiap bulan 10 juta aja enggak usah banyak-banyak. Enggak -banyak. ada bekal. Tahu berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar di, di situ? 13 tahun. Enggak ada kabar, enggak ada apa-apa. 13 tahun. Kalau kita mah baru keluar 13 jam mungkin. Wah, wow, udah curiga nih. Enggak pulang-pulang 13 jam, jangan-jangan pingsan lagi. 13 tahun enggak pulang-pulang, Hajar ditinggalkan dengan air hanya bertahan satu hari, hari aja. Udah gitu Hajar eh uh, Gendong anaknya Ismail tinggal di situ berdua aja di tengah padang pasir. Gelap banget kalau malam dingin, kalau siang panas banget. Dinginnya itu saya karena lama tinggal di padang pasir. Gini-gini saya ini orang padang pasir ya. Jadi kalau malam dinginnya itu sampai kayak jarum nusuk-nusuk ke kulit. Itu di padang pasir, dinginnya malam. Kalau pagi, kalau siang panasnya itu kayak kita dibakar. Ekstrim, bawa bayi. Hari pertama masih aman, masih bisa minum, rotinya direndam. Hari kedua habis air, Ismail menangis. Panik kan, ini gimana nih, air cari di mana? Lari-lari yang kita tahu, naik ke atas bukit. Dimana ada burung yang, kalau ada burung berarti bertanda ada air. Gak ada burung, tapi ngelihat genangan air, turun lari. Karena pengen mendapatkan air buat anaknya yang masih kecil. Sayang banget sama Ismail, pas turun lari ternyata gak ada apa-apa, naik lagi ke bukit berikutnya yang namanya Marwah. Turun, mondar-mandir. kenapa sampai tujuh kali di tempat yang sama saking paniknya. Ismail terus dari kejauhan terdengar suaranya menangis, menangis, menangis. pas Hajar sampai di bukit Marwah, suara tangisan itu hilang. Mulailah Hajar was-was dan khawatir, jangan-jangan Ismail sudah meninggal karena kehausan. Akhirnya Hajar berlari ke arah Ismail. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang laki-laki bertubuh yang tegap apa gagah gitu, dia pakai baju jubah berwarna putih, dia pakai sorban berwarna putih seperti saya pulang dari masjid. Malaikat, kalau ini malaikat beneran. Kalau tadi kata anak kecil, "Oh, Ma, malaikat lewat." Gitu. Kalau ini malaikat beneran dan dia memberi minuman kepada Ismail, dialah Jibril alaihissalam. Tapi Hajar kan gak tahu itu Jibril, dikirain orang yang mau apa, apa perdagangan manusia atau apa gitu. Datang Hajar ke arah Ismail, tiba-tiba laki-laki itu menghilang, namanya juga malaikat, teling gitu aja hilang gitu, udah hilang, dilihat di bawah kaki Ismail ada mata air yang kita sebut zam-zam. Minumlah, mulailah peradaban di, di situ. Dan zam-zam ini mata air paling ajaib di dunia, paling berkah, seberkah susu ibu kepada anaknya. Kenapa saya bilang berkah? Dia keluar sesuai dengan kebutuhan Ketika jamaah haji ramai di kota Mekah Sampai 3 juta orang Mereka tidak kekurangan air zam-zam Masing-masing minum Setiap datang ke masjid minum zam-zam Pulang dari masjid minum zam-zam Pulang ke kampung halaman bawa zam-zam 1 liter, 5 liter, 10 liter kan? 3 juta orang Tapi gak pernah kurang dan gak pernah kering air zam-zamnya Keluar terus untuk 3 juta orang Begitu musim haji selesai Zulhijjah berlalu, berganti dengan bulan Muharram, di-stoplah haji dan belum dibuka visa umroh. Sehingga Mekah sepi. Kalau kita umroh di waktu itu, yaitu umroh transit, kita bisa cium hajar aswad setiap kali kita putaran tawaf. Saking sepinya. Tapi air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah. Kalau lagi ramai keluar banyak. Kalau lagi sedikit, keluar sedikit. Air yang sangat ber berkah, keajaiban dari Allah. Akhirnya tinggallah di situ. Yang luar biasa, 13 tahun tidak di jenguk oleh suaminya, Hajar gak pernah ngejelekin ngejele ayahnya Ismail di hadapan Ismail. Kamu harus tahu, kamu gak boleh seperti ayahmu nanti kalau udah gede. Enggak, Enggak sama sekali, ini ini imajinasi sejarah ya, biar kita tahu gimana sebenarnya Hajar. Saya gak, walaupun ini agak hurai tapi serius. Biar kita kebayang gimana solehannya Hajar. Kan bisa aja normalnya perempuan akan bilang, pokoknya mama kecewa banget. Jangan sampai kamu mengulangi ini kepada istrimu. Hati perempuan. Gak pernah ngomong kayak gitu. Padahal pantas gak sih hajar kecewa? Pantas ya. 13 tahun gak ada berita. Dan secara fikir itu udah bisa meminta cerai loh. Secara fikir udah bisa... Hulu itu minta cerai kepada hakim, tapi Hajar tidak sama sekali menjelekan Ibrahim di hadapan anaknya. Apa buktinya ketika 13 tahun kemudian datang Ibrahim, Ismail akrab-akrab aja sesama ayahnya, ayah gitu, oh ini nih mah orangnya nih mah. Nah, Wah udah nih, kan Ismail udah gede, 13 tahun orang Arab mah kan beda sama kita, 13 tahun kita kan masih culun. 13 tahunnya orang Arab itu udah memimpin pasukan Seperti Usama bin Zaid Cucunya Rasulullah, cucu Angkat Udah memimpin pasukan, tuh 13 tahun usianya Jadi udah gagah Dan bahasa Allah itu ketika Ismail sudah berusia Sebaya, artinya udah gagah gitu. Coba, Ibrahim waktu itu usianya berapa? 101 tahun Ketemu kakek-kakek 101 tahun Mah, yang mana orangnya? Ini, kan bisa aja kan? Enggak, mah Siapa itu? Itulah ayahmu Ibrahim Wahai Ismail. Ayah langsung datang, cium tangannya. Ayah, gitu. Enggak ada seusan sama sekali. Itu hasil pendidikan hajar yang luar biasa loh kepada anaknya. Dan bukti yang lebih berat lagi, tiga hari kemudian Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan tahukah kita apa jawaban anak itu? Wahai ayahku tersayang, bahasanya, ya abati, bukan? Ya terserah ayah deh. Ya 13 tahun ditinggalin, sekarang mau menyembelih lagi? Ini bukan hasil pendidikan Ibrahim nih, ini anak hasil pendidikan hajar banget nih. Bukan Ibrahim yang mendidik dia, tetapi hajar. Ibrahim mendoakan dia. Pelajarannya apa? Pendidikan anak yang paling berpengaruh itu dari ibu. Tapi doa adalah dari minas ayah. Ibrahim yang mendoakan dia dari langit, hajar yang mendidiknya di bumi. 13 tahun akhirnya kata dia, ya abadi wahai ayahku tersayang. If Alma Tukmar lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajidu nih minas sabilin akan engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jadi nggak mau nyusahin ayahnya dalam menjalankan perintah. Allah dia tahu ayah yang Nabi. Jadi jangan sampai ayah saya susah gara-gara saya yang nggak rela. Saya rela banget wah ayah. Yang penting ayah taan sama Allah. Saya akan bersabar bersabar wah ayah. Coba kalau Ismail bilang apa nggak salah ya? Kok mimpinya aneh-aneh gitu? Pasti gudang setan deh. Gitu kan? Atau yang lebih ekstrem lagi, ayah tega udah ninggalin mama sekarang mau nyembelih saya. Wah, ini benar nih ayah nih. Pasti ini bukan bukan apa, bukan nabi dan segala macam. Enggak, enggak marah-marah sama ayahnya. Udah aja sami na wa ta'ana Ismail lah gitu. Anak seorang siddiq, anak seorang ibu yang siddiqah, anak seorang ayah yang siddiq dan melahirkan anak juga yang siddiq. Dan itu bukan bahasa basi ya, benar-benar dibawa ke sebuah Jabal kurban namanya bukit di daerah Arafah di sana Ibrahim udah mengasah parang golok ketika ngelihat gol golok Ismail enggak bilang eh ternyata serius ya kirain tadi main-main gitu enggak serius Ismail tahu udah ditidurkan Ismail sebelum ditidurkan Ismail curhat dulu sama ayahnya ya ayah yang ya abati abati itu panggilan lembut kalau yang biasa ya abi jadi kalau kita bilang abi abi abi itu biasa kalau mau lebih lembut abati abati itu lembut banget wahai ayahku tersayang ya abati Supaya ayah tidak berat hati Dalam melakukan perintah ini Tolong tutuplah wajah saya Biar ayah gak ngeliat wajah saya Takut kasian Oh ya ditutup Wahai ayah Tutup uh, tubuh ayah dengan kain Supaya darah saya tidak mengenai baju ayah Dan dilihat oleh ibu Nanti ibu jadi sedih Ditutup Wahai ayah Sampaikan salam saya ke ibu Saya sayang sekali kepada ibu Coba gimana hati seorang ayah Terakhir ayah tajamkan pisau itu supaya memudahkan saya. Berarti yakin banget kan? Gak ada sama sekali kepikiran oleh Ismail. Tenanglah, ntar diganti dengan domba. Gak kepikiran. Itu mah kita yang udah yakin karena udah baca bu, buku dan salah lagi baca bukunya. Baca yang kita buku yang kita baca tuh Ismail tiba-tiba berubah jadi domba. Terus Ismailnya kemana? Kan gitu kan bukunya? Padahal gak gitu. Ismailnya dibangunkan, dombanya keluar dari dari baribukit terus di, disembeli. Bukan Ismail berubah jadi domba. Tetap aja anaknya cuma dari kutuk jadi domba kan, saya kayak maling kundang, enggak, itu masalah dalam tata-tata buku sejarah. Ya ayah, sampaikan salam saya ke ibu ya, dan tolong jangan ceritakan ini dulu kepada ibu, pahala dia tahu ibunya soleha banget dan kuat banget, akhirnya ditaruhlah uh, golok itu di leher Ismail, dan Ibrahim mengatakan Bismillah ya Akbar, mau ditarik tuh. Yakin dan Allah tahu isi hati Ibrahim mau ditarik, Ismail sudah pasrah aja. Umur dan ini terakhir kali saya hidup di dunia. Baru ketemu tiga hari dengan ayah saya. Pas mau ditarik, Allah tahan tangannya. Ibrahim seperti orang stroke, enggak bisa gerak gitu. Baru Allah berfirman, "Ya Ibrahim, qad saddaqat ar-ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah." Allah sudah percaya sama Ibrahim sekarang. Ditahan, akhirnya kata Allah, "Angkat Ismail." Ini adalah bala mubin, inilah ujian yang berat untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Gitu cara Allah percaya sama kita. Lewat ujian hidup kita, lewat masalah-masalah kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Sampai ke titik darah penghabisan masih yakin sama Allah? Justru di titik itulah nanti Allah percaya sama kita. Allah ganti semua musibah itu sebagai rahmat. Allah kasih dia seekor domba yang sangat besar. Dan kelak itu menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Diabadikan sepanjang masa ribuan tahun dikenang. Ini bukti. Maka buat Allah percaya sama kita, maka Allah enggak akan mengecewakan kita. Ingat kata-kata Hajar, la yudayyi'an Allahu idzan. Kalau Allah yang memerintahkan gini, berarti Allah tidak akan mengecewakan saya. Cukuplah Allah yang menyuruh kita. Yakin Allah enggak akan ngecewain kita. Udah setelah itu hasbunallah. La haula wala Aslamtu ilallah dan seterusnya dan seterusnya insyaallah kita akan melihat keajaiban. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita. Sampai Allah percaya sama kita, lalu Allah menunjukkan keajaiban dalam setiap urusan kita. Marilah kita tutup dengan berdoa, semoga ilmu yang sederhana yang baru kita dapatkan benar-benar menambah semangat kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakash shukru ya rahim lakal hamdu wa lakash shukru ya karim lakal hamdu wa lakash shukru ya arhamar rahimin Allahumma Ilaika aslamna Wabika amanna Wa'alaika Tawakkalna Wabika khasamna Wabika anabana Ya Rabb ala Alamin Ya Rabb al-'alamin, Ya Rabb al-'alamin, Allahu ma anta Rabbna, La ilaha illa anta, Khalakatna, dan nahanu ibadat ya khaliq ya khaliq ya khaliq ya raziq allahumma aslamna ilaik Antal hayy Antal hayyul qayyum Antal ladzi la ta'khuduhu sinatun Antal khaliqu ya Di ya atas segala kebaikan ada di tanganMu ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pemurah ya Allah. Ya Allah. Engkau lah yang Maha Pengasih ya Allah ya Allah tidak ada yang susah dan sulit bagimu ya Allah Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau hanya mengatakan kun maka segalanya menjadi seperti kehendakmu ya Allah. Masih takkan wamalam tak syalam ya Allah. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi ya Allah. Kami yakin kepada kebesaranmu ya Allah. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Allah. Tidak ada hal yang mustahil satu pun di muka bumi ini, di langit dan di bumi bagimu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan langit yang maha luas yang bahkan kami belum tahu di mana tepi dari langit itu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, bahkan kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan Setiap butir-butir yang ada di dalam tanah yang kemudian tumbuh menjadi tanaman menjadi pohon yang besar lalu memberikan buah-buah yang ranum kepada kami. Engkaulah yang telah memberikan janin di dalam rahim para perempuan-perempuan yang engkau kehendaki, yang dengan itu engkau menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada seorang pun, ya Allah. Engkau punya segala cara. Bahkan kadang Engkau tidak perlu cara untuk memberikan kebaikan kepada hambaMu. La haula, wa la illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada dan daya dan upaya bagi kami kecuali dengan pertolongan darimu ya Allah. Iya kana'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in Ya Allah Sesungguhnya salat kami Ibadah kami Ruku dan sujud kami Hidup kami Kami persembahkan untukmu Ya Allah Ajarkan kami untuk tulus dalam mengatakan kalimat yang mulia itu Ya Allah Sehingga benar-benar kami menyerahkan hidup dan mati kami Kepadamu Ya Allah Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati. Lillah. Lillah. Lillah. Wa mahiyaya wa mamati tilillahi rabbil alamin ya allah ya arhamar rahimin Rahim. kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya allah kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami nanti bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu Tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali engkau ya Allah Bisa jadi sekarang kami rajin ke masjid, sholat berjamaah Tetapi di akhir hayat kami, kami berputus asa Sehingga kami meninggalkan panggilanmu ya Allah Kami berlindung kepadamu ya Allah Dari kelemahan diri kami sendiri ya Allah Kami tahu nabimu pernah bersabda Bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya beramal solih amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga hanya sejengkal saja tetapi berlalulah ketetapan yang lain sehingga dia mati dalam keadaan syirik dan kufur dan masuklah dia ke neraka kami berlindung kepada-Mu dari keadaan orang seperti itu ya Allah tidak ada yang bisa menjamin kami selamat Bukan ibadah kami, bukan sholat, bukan sujud, bukan rukuh kami, bukan kesolihan kami. Bahkan orang yang paling solih seperti seorang laki-laki Bani Israel bisa kufur dan akhirnya su'ul khatimah di akhir hayatnya ya Allah. Hanya engkau yang bisa menjamin akhir hayat kami ya Allah. Kami belum merasa aman meskipun sekarang kami bersyukur mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Tetapi tidak ada yang menjamin kami bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat ya Allah. Ya Muqallibal Qulub Ya Muqallibal Qulub Sabit Qulubana Wahai yang membolakbalikan hati Tetapkanlah hati kami dalam keimanan Ya Allah Tetapkanlah hati kami dalam keimanan Ya Allah Sampai akhir hayat kami Agar kami bisa menutup usia kami Dengan kalimat La ilaha illallah Dan hanya itulah jaminan bagi kami Untuk selamat di akhirat Ya Allah Ya Ar Rahman Rahimin Kami kadang pernah melihat Saudara-saudara kami yang engkau uji dengan sakit Yang amat berat Dan mereka bersabar Menghadapi ujian itu Mereka miskin Lalu engkau uji dengan sakit yang bahkan banyak para dokter mengatakan mungkin tidak akan sembuh lagi. Dan mereka hampir tidak punya harapan untuk sembuh tetapi mereka bersabar dan rito dengan ketetapanmu. Lalu kami menyadari bagaimana jika kami yang engkau berikan ujian seperti itu. Apakah kami akan sabar atau kami akan berputus asa ya Allah. Ketika kami harus merasakan sakit 24 jam dalam sehari yang luar biasa rasanya Apakah kami akan bersabar atau kami berputus asa sehingga kami datang kepada para dukun Atau akan bunuh diri dalam keadaan kufur ya Allah Tidak ada yang menjamin kami akan kuat pada hari itu kecuali engkau ya Allah Wahai yang menggenggam hati hamba-hambanya Genggam eratlah hati kami dalam kasih sayang dan hidayahmu ya Allah Kami berserah diri kepadamu ya Allah Ya Arhammarrahimin Jangan biarkan kami tergelincir ketika kami mendapatkan ujian-ujian Yang sesungguhnya ujian itu agar engkau percaya kepada keimanan kami Sadarkanlah kami selalu Agar kami selalu percaya Bahawa ujian adalah agar kami membuktikan keimanan kami kepadamu Sehingga kami bisa bertahan dalam ujian itu ya Allah Kuatkanlah kesabaran kami ya Allah Lapangkanlah dada kami ya Allah Bimbinglah fikiran kami Agar selalu berhusnuzon kepadamu dan kepada hambamu Ya Allah Ya Arhammar Rahimin Bantulah kami dalam segala masalah kami Ya Allah Engkau lah yang maha pemberi rezeki Limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami Ya Allah Tidaklah kami meninggalkan pekerjaan yang menurut syariat agamamu itu haram Kecuali karena kami takut kepadamu Ya Allah Dan kami yakin engkau menyediakan yang lebih baik Setelah kami berhijrah dari pekerjaan yang haram itu Ya Allah Kami percaya dan yakin Maka tunjukkanlah keajaiban kepada kami Beri kami rezeki yang lebih baik Setelah kami meninggalkan yang syubhat Ya Arhamar Rahimin Di antara kami Ada yang berharap sekali Engkau anugerahkan keluarga yang menyejukkan mata Anugerahkanlah keajaiban kepada kami Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami Mungkin kami mencintai seseorang karenamu Tetapi dia tidak tahu tentang perasaan kami Beritahu kepadanya ya Allah Karena tidak tahu bagaimana cara kami mendekatinya Kecuali mendekat kepada robnya ya Allah Engkaulah lah rob hati segala makhlukmu ya Allah Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang engkau bimbing perasaannya Agar selalu mencintai yang engkau cintai ya Allah Ya Ar-Rahman Rahimin Anugerahkanlah juga untuk kami Jika diantara kami ada yang sedang sakit Beri kami kesabaran dan kesembuhan Ya Allah Jika diantara kami ada yang telah wafat Maka rahmatilah saudara kami yang telah kembali kepadamu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami Ya Allah Bagaimanapun juga Karena jerip ayah, keringat, darah, air mata mereka Kami tumbuh menjadi orang yang seperti sekarang ini Ya Allah Menjadi orang yang insya Allah dengan seizinmu Menjadi orang yang bahagia Ya Allah Karena perjuangan orang tua kami lah akhirnya kami bisa hidup layak ya Allah. Walaupun kami sering mengkufur dan mengingkari kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Ar Rahman Rahimid. Kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami. Kami hanya mampu mendoakan kebaikan untuk mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, suami dan istri kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tunjukkanlah mujizatmu untuk kaum muslimin di Gaza. Tunjukkanlah mujizatmu untuk kaum muslimin di Palestina. Tunjukkanlah pertolonganmu seperti engkau menolong ahlu badar dengan menurunkan ribuan malaikat kepada kaum muslimin di Suriah, Ya Allah. Tidak sulit bagimu untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di suriah Senjata-senjata orang kafir tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran-Mu, Ya Allah. Kami percaya kepada kemaha dan kekuatan-Mu yang tidak ada bandingannya, Ya Allah. Engkau dengan mudah menghancurkan pasukan Ahzab. Engkau dengan mudah membobol benteng-benteng Konstantinopel. Engkau dengan mudah menghancurkan orang-orang kafir di Padang Badar. Engkau dengan mudah menghancurkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Mudah bagimu, Ya Allah. Sangat mudah bagimu untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kami sadar, jika Engkau memberikan ujian kepada kaum muslimin hari ini, sesungguhnya Engkau menginginkan agar kami menunjukkan persaudaraan di antara kami, agar kaum muslimin yang ada di Indonesia berempati dan mereka mau membantu saudaranya di Palestina, Suriah, Irak, Yaman dari seluruh dunia ya Allah. Engkau ingin menghubungkan hati-hati kaum muslimin dengan ujian ini. Kami tahu ya Allah, tetapi kami tetap berharap bantuan dan kasih sayangmu, Ya Allah. Sadarkanlah kaum muslimin, mungkin tidak banyak berita yang menyiarkan tentang keadaan saudara kami di Suriah. Tetapi hati kami tidak tertutup untuk mereka, Ya Allah. Ajarkanlah kaum muslimin untuk menyayangi saudaranya seperti satu jasad, Ya Allah. Berikanlah kemampuan kami untuk bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia. Dan bantulah kaum muslimin di seluruh dunia dengan kesabaran. Dengan ketabahan, dengan kekuatan darimu ya Allah. Kami yakin mungkin engkau lebih mencintai orang-orang di Palestina daripada kami, sehingga engkau mengambil nyawa mereka dalam keadaan syahid. Maka sayangilah kami seperti mereka, sehingga engkau kelak memberikan kami pahala syahid karena kami menolong mereka ya Allah. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna maafkanlah kami ya Allah jika selama ini kami masih ragu kepadamu ya Allah kami masih bimbang dan ragu kepada kebesaran-Mu ya Allah mulai sekarang kami akan belajar yakin kepadamu belajar selalu mengandalkan-Mu dalam segala urusan kami kami tidak akan bergantung kepada makhluk kami bergantung kepadamu, kalaupun kami menggunakan makhluk, kami bekerja sama dengan manusia, itu karena perintah-Mu bukan karena kami ragu kepadamu, ya Allah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami laki-laki yang selalu percaya kepada kebesaranMu, Anugerahkanlah kepada kami istri seperti Hajar, Anugerahkanlah kepada kami anak laki-laki seperti Ismail, dan Anugerahkanlah kepada kami suami seperti Ibrahim. Anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang selalu percaya kepadaMu dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya Robbana, beri kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kajian ini, oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, selalulah mengandalkan Allah dan bersabarlah dengan ujian, buat Allah percaya kepada kita, kemudian tunggulah keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini kita dapatkan benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik memperbaiki keimanan kita memperbaiki akhlak kita barakallahu fikum subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu allahi wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh